Kan ni rekordcikas med chawarbarang med bersama are are gedung. Kedua kalinya, setelah att ...dikasih lagu cantik... jag en låt som är vacker. Med chawar samma ramayana, med merpati vision. Kedua kalinya, ...buat teman-teman yang ada di Karanganyar, Kranggan, Rombang, i Jawa Tengah, alla. <fri> Buat vänner kawan yang sudah hadir... ...siang ini kita nyanyi bareng. Terus emang Noon wow. Minta lagu apa ini terus, kok Nyawernya gak obis, berhenti obis Nyawernya terus luar biasa Gedung <gulia> oh, komunitas yeah. karanganyar Keragan Rembang Jawa Tengah Indonesia <laughs> Terima kasih, ya terima Allah. kasih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, sebelum panjenengan beranjak untuk ganti artis yang lain, ya. aku ingin ngasih hadiah kado untuk panjenengan. Oh, panjenengan panggil untuk Non Vita, oh Non Ita. Oh Mbak, Mbak ita. ita. Mbak Ita. Alhamdulillah. Non Ita, terima kasih banyak. Mudah-mudahan panjenengan atas ridhunya Allah senantiasa diberikan kelancaran rezeki.